wallahu wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la وَاشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma Rijalan kathira wa nisaa Wa taqullaha Al-lazhi tasa'aluna bihi Wal-arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina Amanu taqullaha wa kulu Kawlan sadeida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa ma yuti'an laha wa Fa inna sadqa hadisi kitabullah wa khairan huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian ilmu kita memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas semua nikmat termasuk nikmat taufik dari Allah nikmat berupa taufik dari Allah subhanahu wa taala kita diperkenankan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menuntut ilmu untuk menambah iman untuk mendekatkan diri kepadanya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Senawa dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai pengikut setia terhadap petunjuk ajaran beliau sampai kita bertemu dengan beliau di telaga beliau. Warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pembahasan kita tentang akidah tauhid sedikit kita mengulang quran muslim rahimani warahimakumullah beriman atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat tersebut dengan menetapkan semua nama dan sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sekaligus apa menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw dalam hadis-hadis yang sahih tanpa kita melakukan empat hal yaitu tafsir menyerupakan Sifat Allah dengan sifat makhluknya Atau menyerupakan Allah Dengan makhluknya di dalam Nama dan sifat-sifatnya Tanpa yang kedua adalah Taqif, yaitu menanyakan bagaimana Bentuk hakikat Dari nama dan sifat Allah tersebut, atau membayangkan Bagaimana bentuk hakikatnya Kemudian tanpa Yang ketiga adalah tanpa Ta'til, yaitu mengingkari Mengingkari Nama dan Sifat Allah tersebut baik itu sebahagian ataupun keseluruhan Kemudian tanpa tahrif Yaitu memalingkan Makna yang benar Memalingkan makna yang benar Dari Nama atau sifat Allah Subhanahu SWT Kepada makna yang lain Kepada makna yang bukan zahirnya Baik Warahmatullahi Wabarakatuh juga kita telah menyebutkan ada kelompok-kelompok yang mereka menyimpang di dalam nama dan sifat Allah ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala memang telah mengkabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya memang ada orang-orang yang menyimpang di dalam nama dan sifat Allah tersebut. Seperti yang dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-Araf ayat 180 Allah mengatakan Waridahil al asmaul kusna pada ungu bia, waduul ladin yulhidun fi asmahih syujizzonama kanau yamalun milik Allah lah nama dan sifat-sifat milik Allah nama-nama lah yang maha indah maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut Yang tentunya menyimpang di dalam sifat-sifatnya pula Saya jizau nama kanu ya'malun Karena mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan Nah ini menunjukkan bahwasanya memang ada orang-orang yang menyimpang ya, Di dalam nama dan sifat Allah tersebut Bahkan penyimpangan ini sudah ada penghulunya Sudah ada pencetusnya di zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam. Siapakah mereka mereka itu adalah orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka pernah menolak nama Allah Ar-Rahman, mereka pernah menolak nama Allah Ar-Rahman, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia meminta kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menuliskan perjanjian Hudaybiyah di Hudaybiyah maka Rasulullah ya mengatakan Ya Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang Quraisy -orang mengatakan: Amal Rahman, فلا Adapun Ar-Rahman ini, kami tidak kenal namanya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman ini kami tidak kenal. Makanya Allah mengatakan: Wahum yakfuruna bil rahman. Mereka itu mengingkari Ar-Rahman. Ya, demikian. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir radhiyallahu rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sujud beliau membaca ya Rahman ya Rahim. Lalu hal itu didengar oleh orang-orang musyrik, mereka mengatakan ini orang menyangka bahwasanya yang disembahnya cuma satu saja padahal dia menyembah dua. Buktinya apa? Dia panggil ya Rahman ya Rahim. Rahman Satu Rahim Dua Kan Dua Katanya Dia Nyembah Zat Yang Satu Kan Begitu Qul huwa Allahu Ahad Katakanlah Dia Allah Ya Yang Esa La Ilaha Illallah Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Disembah Kecuali Ya Allah Yang Satu Ini Katanya Nyembah Yang Satu Ternyata Dia Apa Ya Menyeru Dua Ya Rahman Ya Rahim Coba Ya ini menunjukkan kesalahan orang-orang musyrik dahulu memahami bahwasanya ya ketika disebutkan beberapa nama itu menunjukkan apa? beberapa zat. Paham ya? Paham ini maksudnya? Ya. Makanya Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 110. Qul laa ilaaha illallahu awi rahman ayya ayyam mata da'u asmaul husna. Katakan kepada mereka, ya serulah, berdoalah Sembahlah Allah semata atau sembahlah Allah Ar-Rahman itu yang maha peng, yang maha penyayang. Yang mana saja kalian seru, ya maka sesungguhnya Dia itu memiliki nama-nama yang maha indah. Jadi nama Allah bukan satu, nama Allah banyak. Jadi ketika banyak nama tidak menunjukkan banyak si, eh, tidak menunjukkan banyak dalat paham ya. Fatimah ini para muslim, Rahimahni <tuh>. Warahmatullah. jadi mereka meyakini atau menyangka bahwasanya ketika Allah memiliki beberapa nama itu mengharuskan Allah memiliki beberapa zat karena setiap nama itu pasti punya zat gitu katanya, paham ya nah padahal dalam kehidupan nyata saja seseorang satu orang yang zatnya fisiknya satu dia memiliki beberapa nama ya kan ada ucok itu panggilan di kampus Ya kan? Ada Abdullah panggilan dia di halaqah ilmu, ya kan? Ada bedul, panggilan kecilnya, nah gitu kan. dua ya, tiga, kan? Banyak lagi, ya. Tadi Uco. Nah. Kemudian Baco juga namanya, kan? Pernah waktu kecil Baco orang gitu contohnya, kan? Ya, macam-macam dia -macam, ya, punya nama dan ini kenyataan antum saja ada beberapa nama kan satu orang punya beberapa nama di kampus beda ya nanti di rumah beda panggilan kesayangan ibu atau bapak beda ya kan gitu ya panggilan oleh nenek dipanggil oleh nenek sama kakek beda kan begitu ya nah kawan-kawan bermain kecil itu beda kan begitu ya kawan kongko kongko lagi nanti beda lagi ya banyak Masa begitu Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa nama lantas dibilang apa? Wah, ini konsekuensinya banyak zatnya Maka ditolaklah nama-nama tersebut. Nah, ini kan kekeliruan, ya. Baik. Dalam surah Al-Furqan ayat 60 Allah mengatakan wa idha qila lahu masjidu wa man Apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Allah Ar-Rahman, ya, maka mereka mengatakan apa itu Ar-Rahman kata mereka. Ya jadi ditolak itu. Ya. Najdi para warhamakumullah. Orang-orang yang menyimpang di dalam nama dan sifat-sifat Allah, ya. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu berikutnya seterusnya sampai di zaman ini sesungguhnya pentolan mereka moyangnya mereka itu orang-orang orang-orang kafir di zaman Rasulullah dahulu. Paham ya? Sudah ada penyimpangan itu. Ya, nah kita dapat kan ada orang-orang yang mereka juga menolak sama disebut oleh para ulama, ya muaktilah, karena mereka punya sikap taktil bukan toktil, ya. taktil, yaitu apa? Menolak, mengingkari apa yang mereka tolak dan mereka ingkari, ya ada yang mereka menolak keseluruhan nama dan sifat, itulah jahmiyah. Pengikut Jaham ibnu Safwan, ada yang mereka menolak Ya, semua sifat tapi nama-nama Allah ditetapkan. Ya, nah mereka inilah Ma'atazilah pengikut Wasil bin Atok. Ya. Kemudian ada yang mereka ini menetapkan nama semua nama Allah. Kemudian, ya, sebahagian sifat mereka tetapkan. Ya, dan banyak sifat yang mereka tolak. Nah ini. Terbagi kelompoknya beberapa, ada maturidiyah kelompoknya, ada asharia, ada apa lagi kullabiyah, nah seperti itu. Mereka menetapkan hanya sebahagian sifat, banyak sifat mereka tolak demikian. Kenapa? Karena tak layak Allah bersifat dengan sifat tersebut. Kenapa? Mirip dengan makhluk begitu alasannya, ya. Padahal sifat-sifat yang mereka, yang mereka apa, tetapkan tersebut sebahagian tadi, ya. Walaupun dengan akal penetapannya. Sesungguhnya makhluk pun ada yang bersifat Dengan sifat itu Contohnya tujuh sifat yang mereka sepakati Apa yang pernah kita sebutkan dulu Tujuh sifat Oh bukan Apa Sifat hidup al-hayah Apa lagi Sifat irodah yaitu Berkehendak Apa lagi Sifat kudrah yaitu sifat berpuasa berkemampuan Kemudian sifat kalam berbicara Sifat apa? As-sam'u, mendengar Sifat apa lagi? Mendengar Al-Basar, melihat Satu lagi apa? Ini ya, tujuh huh? Huh? Oh itu enggak, itu yang 20 ya, Ini masih yang tujuh dulu Yang disepakati dulu Hah? itu termasuk yang juga 20, 13 juga termasuk. Ini yang 7 dulu. Ya. Apa itu? Ulangi. Sifat hidup al-hayah, sifat iradah, ya, berkeinginan, sifat qudrah berkemampuan, kemudian sifat kalam berbicara, sifat apa? mendengar, as kemudian sifat al-bashar melihat. Satu lagi sifat Hah? Al ilmu mengetahui ya betul ini 7 sifat. Kita tanya dulu, apakah makhluk punya sifat ini? Punya, bahkan semuanya. Nah, kalau lah sifat sifat yang lain ditolak cuma 7 sifat ini atau kita katakan kita kembangkan ya sampai 13. Ya, atau sampai 20 contohnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Tiada bin nafsihi, seterusnya sampai mati. Nah, gitu ya. Enggak ada mati sifat mati enggak ada. Itu yang dihafal dulu ya. Cuma segitu yang dia apa? Yang ditetapkan. Selebihnya mana itu enggak ditetapkan. Kita katakan, kenapa yang lain tidak ditetapkan? Padahal Allah dalam Al-Quran menetapkannya. Rasulullah dalam hadisnya menetapkannya, kenapa kok tidak ditetapkan, alasannya kenapa, karena serupa dengan makhluk begitu alasannya maka kita katakan para muslim Rahimali, bukankah yang ditetapkan tujuh tadi juga ada pada makhluk ya ada enggak makhluk sekarang ini, kita saja makhluk bukan kita punya punya tujuh sifat ini, kita punya ilmu punya pendengaran, punya penglihatan ada, bisa berbicara Ya, hidup Punya keinginan Punya kemampuan Punya, lantas Kenapa kok ini bisa ditetapkan Padahal serupa dengan makhluk Lantas sifat-sifat yang lain ini ditolak Karena alasannya juga sama dengan makhluk Nah ini kan kurang tepat Makanya Imam Abdul hasan Al-Ash'ari Rahimahullah itu kabar dari Keyakinannya sendiri ini jadi keyakinan asharia itu dahulunya beliau, karena asharia dari kata ashari, iaitu penisbatan, ya, gelar beliau yaitu abul Hasan al Ashari, Paham ya? Maka asharia, jamaahnya ashairah demikian. Ya. Beliau itu taubat dari keyakinan seperti ini kenapa? Loh, kenapa kau cuma tuju? Ya, dulunya beliau apa? Dulunya beliau ini berkeyakinan dengan Mu'tazilah semua sifat ditolak. Cuma nama Allah saja yang ditetapkan Semua sifat ditolak Tapi ternyata akal Akal manusia menetapkan Allah punya sifat Tidak mungkin. mungkin Allah tidak punya sifat ya. Allah saja menciptakan makhluk-makhluk ya, yang sempurna Itu dengan sifat-sifat yang sempurna Masa sang pencipta kesempurnaan tak punya sifat Kesempurnaan Kan aneh Tidak ya. logis Ya Nah Allah itu ada sementara ada saja itu apa sifat ini enggak mungkin maka beliau pun berpindah dari keyakinan apa keyakinan i'tizal beliau ya itu mu'tazilah kemudian berpindah kepada keyakinan menetapkan sifat walaupun awalnya beliau menetapkan hanya sebagian sifat karena terpengaruh dengan keyakinan kullabiyah demikian Seiring perjalanan beliau pun akhirnya menambahkan beberapa sifat. Kenapa? Karena penetapan sifat itu awalnya berdasarkan akal. Yang orang-orang Mu'tazila menganggukan akal, maka batallah, ya, batallah keyakinan, ya, mengingkari sifat karena akal ternyata menetapkan sifat. Jadi dia yang dimenangkan akal, gitu ya. Orang-orang Mu'tazila itu kan dikatakan dia aplaniun, uqala orang yang berakal. Orang yang ya yukaddisun al-akla Yang mereka me, menuhankan akal Yang mensucikan akal Ternyata akal itu menetapkan ada sifat Sehingga dikalahkanlah apa? Keyakinan mereka Karena akal sudah didewakan Maka apa? Ini keyakinan yang me, me, menolak sifat akalnya ditolak Dengan terpaksa beliau berpindah dari keyakinan Mu'tazilah menuju Keyakinan menetapkan apa? sifat. Tapi awal-awal mula belum ada sifat itu berdasarkan akal. Kemudian itu pun sedikit tidak banyak. Terpengaruh dengan keyakinan kullabiyah. Paham ya? Seiring perjalanan kita lanjutkan. Seiring perjalanan ternyata ya, beliau mendapatkan ada sifat-sifat yang ternyata ini juga secara akal bisa ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bertambahlah menjadi 13 ada yang 20 kan begitu ya. Ya. Khidam, contohnya. Khidam, khidam itu artinya terdahulu. Ada tanpa adanya permulaan, itu terdahulu. Enggak mungkin Allah ini tak punya sifat khidam, ya, seperti itu. Pasti adanya terdahulu dan tidak ada awalnya. Maka ditetapkan khidam. Begitu juga enggak mungkin, ya, sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala ini akan berakhir, kan begitu? Maka ditetapkan baka seperti itu. Itu akal yang menetapkan. Tapi lama kelamaan, ya, akal ini pun akhirnya menuntut, ini akal yang lurus, menuntut untuk apa? Menetapkan sifat-sifat yang lain ketika beliau berinteraksi dengan Al-Qur'an, disebutkan sifat Allah seperti rahmat, kasih sifat rahmat, sifat pengampun. Akhirnya apa? Ini sifat-sifat yang juga berdasarkan akal, sesuai dengan akal, maka kontanlah beliau apa? menetapkan semua nama dan sifat yang telah ditetapkan tersebut Kenapa? Kesamaan nama, kesamaan dalam nama Tidak menuntut harus kesamaan dalam Hakikatnya, paham ini ya Kesamaan nama Nama saja sama Tidaklah menuntut harus kesamaan Dalam zat dan hakikat, paham ya Nah begitu Kenapa? Karena Sifat-sifat yang telah ditetapkan Berdasarkan akal Makhluk pun ternyata memilikinya namun ini bisa ditetapkan tak serupa dengan makhluk kan begitu ya hanya sama dalam nama namun tak sama dalam hakikat dan zatnya paham ya kalau begitu ya terlanjur basah katanya ya kalau sudah begini langsung saja semua ditetapkan ketika Allah di dalam Al-Qur'an menetapkan sebuah sifat ya begitu juga Rasulullah dalam hadisnya ya, maka tetapkan itu untuk Allah ditetapkan oleh karenanya beliau pun Ya. Abul Hasan Al-Asari ya. Beliau menetapkan Dan berkeyakinan seperti keyakinan siapa Keyakinan siapa Imam Ahmad bin Hanbal Demikian itulah akhir kehidupan beliau Yang beliau berkeyakinan dengan keyakinan Salaf Demikian ya. Ada pun orang-orang yang sekarang Yang mengaku dengan Asyairah Sesungguhnya mereka ini tidak jujur Di dalam mengikuti Abul Hasan Al-Asari Imam Al-Imam Syekh ya, Abdul Hasan Al Asyari. Kenapa? Ya, karena ternyata Syekh mereka ini Syekh Abdul Hasan Al Asyari, Imam Abdul Hasan Al Asyari telah tobat dari keyakinan asa'irohnya dan begitu. Dan beliau tidak menggunakan takwil, ya, tidak menggunakan takwil, tahrif di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala. Untuk apa ditakwil? dipalingkan lagi maknanya, maknanya seperti zahirnya. Cuma hanya saja tak sama seperti makhluknya begitu. Ya. Baik, para muslim rahiman, warahmatullahi, kita akan pernah bahas dahulu. Contohnya ketika berbicara yang sangat jelas sekali, kalau lah disebutkan ini maka akan terbayang dalam bentuk apa dalam benak kita, ya. Bentuk dan hakikatnya. Nah, ini sebuah kesalahan sebenarnya. Contohnya Allah sendiri mengatakan Allah punya tangan, punya wajah. Lantas terbayang dalam benak kita wajah dan tangan beliau seperti makhluknya. Maka ini ditepiskan begitu ya. Dan ini ya, kenapa? Karena tak serupa dengan makhluknya. Kalau ini Insyaallah Taala, ya Imam Abdullah Hasan Al-Sya'ri sudah tak seperti ini ya. Hanya saja ketika masa ya peralihan beliau dari Mu'tazilah menuju apa? Menuju keyakinan Sunnah Wal Jamaah, nah beliau hanya menetapkan sedikit sifat saja. Ya. termasuk yang diingkari adalah apa sifat-sifat zatiah itu sifat-sifat yang terkait dengan zat Allah subhanahu wa taala yang Allah senantiasa ya bersifat selalu, selalu dan senantiasa bersifat dengan sifat tersebut demikian nah ketika disebutkan ya wajah tangan maka cukup ditetapkan ya wahir dari apa wajah dan tangan tersebut tetapkan tak perlu dipalingkan wajah itu maksudnya adalah keridoan tangan itu maksudnya kekuatan enggak perlu itu namanya takwil namanya tahrif demikian dan itu juga merupakan tindakan ta'til ta demikian ya itu pengingkaran yaitu pengingkaran terhadap makna yang benar Cukup kita tetapkan tanpa dibayangkan tak ada yang sama dengan ya dengan sifat tersebut tak ada satupun dari makhluknya yang sama ya dengan sifat tersebut. Kenapa? Karena sama dalam nama taklah sama dalam hakikatnya. Lalu bagaimana caranya? Ditetapkanlah ini ya sifat-sifat Allah ini termasuk di antara sifat zatia ya, tadi tangan, wajah cukup ditetapkan ya untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tak sama seperti makhluknya yang kita tak tahu bagaimana bentuknya. Nah, begitu caranya. Paham ya? Jadi enggak perlu di ditakwil. Takwil itu maksudnya dipalingkan maknanya. Tangan menjadi kekuatan. Kalau kita sebutkan, ini kembali kita ulangi supaya makin ya paham. Ini namanya makna zahir dengan makna mu'awal makna zahir yang tampak makna yang mualaf yang ditakwil yang dipalingkan kepada makna yang lain. Kesemuanya lafadz wajah dan lafadz tangan ini merupakan sebuah lafadz yang ada makna zahir ada makna mualaf. Apa makna zahir dari kekuatan eh, dari dari tangan? Makna zahir dari kekuatan eh, dari makna zahir dari tangan kira-kira ya makna yang zahir dari tangan ini adalah Makna yang begitu disebutkan lafad ini yang muncul pertama sekali dalam benak kita Kira-kira kalau ditanya, tangan itu kira-kira apa kalau ditanya Maka apa yang muncul dalam benak kita kalau begitu ditanya Yaitu tangan yang berupa fisik betul kan betul Tapi bisakah tangan itu bermakna kekuatan Bisakah tangan itu bermakna uh, kekuasaan Ya yeah. Bisa. Bisa. Tapi ini bukanlah makna zahir, ini namanya makna mu'awal makna yang sudah ditakwil. Tapi yang muncul pertama sekali adalah dalam benak kita adalah tangan yang hakiki kan begitu ya. Baik. Apa contohnya kalau tangan yang hakiki? Ya, kalau dikatakan, "Mana tanganmu?" maka dia katakan, "Nih." Ya. Tunjukkan nih tanganmu ada seseorang yang mengatakan oh ya medan ini ada di tangannya Pak Eri gitu katanya kan gitu ya betul enggak nah, kalimat ini, ini kalimat yang bukan bukan gohir tangan tapi dia bukan gohir, kenapa? karena nggak mungkin mustahil tangan yang kecil itu menampung medan keseluruhan, mungkin enggak maka tangan ini bukanlah bermakna tangan tapi dia apa? sudah ditakwil maknanya apa? kekuasaan. Ada juga tangan itu bermakna apa? kekuatan. Contohnya, ayo mari kita satukan tangan-tangan kita ya untuk melawan musuh kita. Maka tangan di sini bukannya maknanya tangan yang hakiki. Nah, kalau ketika dalam ya memerangi musuh, tangan kita semuanya bersatu ya gimana semuanya? Coba bayangkan semua tangan kita bersatu ketika memerangi musuh. Enggak pikir senjata, pikir tangan doang gitu matilah kan gitu maksud apa tangan di sini lah kekuatan tapi di sini ada pemalingnya kenapa dipahami seperti itu yaitu dengan muawal tapi ketika berbicara tentang nama dan sifat Allah maka tak perlu takwil paham ya kenapa itu lahir semua itu ada hakikatnya bahkan kita katakan ketika kita katakan Tangan yang bermakna kekuatan atau tangan yang bermakna kekuasaan, apakah itu menafikan makna yang hakiki, yaitu tangan yang hakiki? Jawabannya tidak. Kalau dikatakan ya medan ini ada di tangan Pak Eri, contohnya kalimat ini bisa dipahami kira-kira? Salah tidak? Jawabannya tidak salah. Kenapa? Karena tangan di sini bermakna apa? Ke kekuasaan. Tapi apakah sang ini orang yang disembuhkan di sini tak punya tangan? Hah? pasti punya kan aneh ketika dikatakan ya ya ya ya tangan Allah eh lantas mereka ingkari tangan yang hakiki lantas ditetapkan kekuasaan Allah kan aneh ini kan maka kita katakan ini apa lafad yang bermakna hakiki ada lahirnya gitu kenapa kok mereka mengingkari karena mereka langsung terbayang tangan Allah seperti tangan kita ada lima jarinya ada kukunya, kan gitu ya Ada ruas-ruasnya gitu Ya kalau kayak gini Maka kita katakan Anda melakukan tamsil Menyerupakan Allah dengan makhluk salah Ada pun ahlu sunnah jamaah ketika menetapkan ya Sifat-sifat Allah Termasuk sifat zatiyah ini Sifat yang terkait dengan zat Maka tak diserupakan dengan makhluk Dan tak dibayangkan bagaimana bentuknya Paham ya Lalu terus gimana Diakini bahwasannya Allah memiliki Sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Bagaimana bentuknya? Ya tak tahu lah. Kau tunjukkan dulu apa zatnya. Nanti kutunjukkan tangannya Ini tangannya. Tapi tunjukkan dulu zatnya. Paham ya? Gitu caranya. Kok repot kata Pak Gusdur? Ya kan? Gitu aja. Kok repot? Yang repot dia, bukan kita kan? Gitu ya. Paham nih? Jadi seperti itu. Tetap ditetapkan apa makna yang hakiki pamit ya Baik warahmatullahi wabarakatuh. Ini, kena, ini saya ulang-ulang kenapa? Karena ternyata orang yang ya orang-orang yang dahulu menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah itu diteruskan oleh orang-orang sekarang bahkan sudah kadung tenar ya. Sudah kadung tenar. Ya ketika dikatakan Allah turun seperti jam malam dikatakan rahmatnya yang turun ada yang ngomong begitu hmm, ada kan ketika Allah subhanahu wa taala beristiwah beristawa istawa al ars Beristiwa di atas ars dia katakan apa itu harus ditawilkan itu bukanlah istawa tapi istawla katanya berpuasa ini orang nggak tahu bahasa arab atau gimana mana istawullah itu artinya dia menguasai setelah mengalahkan orang yang ada berkuasa sebelumnya Tuh jelek dong Jadi dipahami kalau ma'anya istawa dengan istawullah Dia ta'wil itu istawa Karena istawa dalam benak dia Artinya kalau dalam Al-Quran bersemayam Lantas dalam benaknya terbayang Allah itu duduk Begitu Iya kan? Bersamayam di atas arasnya Terbayang dalam benar dia Ada raja duduk di atas hingga sana Nah kayak gitu Allah Maka lantas sama dia Oh gak bener yang seperti ini Harus dipalingkan makna istawa kepada ista'ula Paham ya Ini menunjukkan dia tidak memahami ya Perkataan para ulama salaf dahulu Tentang makna istawa pahami ya? ista'ula Makna ista'wla sesungguhnya ini adalah menduduki dan menguasai sebuah tempat yang sebelumnya diduduki oleh orang lain. Paham ya? Jadi kalau dipahami Allah beristiwa di atas Arus dengan makna ista'wla maka konsekuensi pemahaman dia Allah itu mengusir. Dan mengalahkan, menaklukkan, penguasa arus sebelumnya lantas Allah yang sekarang duduk di sana atau menguasai di sana. Begitu. Kenapa? Karena ista'wla itu maknanya apa? Ya, al-khar, badal mugalah yaitu dia menguasai setelah dia mengalahkan. Nah itu tuh. Dia berusaha untuk berpaling dari sebuah yang benar kepada makna yang lain ternyata konsekuensi parah. Paham itu ya. Merasa bahwasanya hebat dalam bahasa Arab contohnya. Ternyata apa? Kacau beliau Kacau balau kan begitu ya. Main nah, maka hati-hati saya katakan. Dalam permasalahan akidah asma sifat ini banyak yang tergelincir. Ya. Oleh orangnya kita harus belajar terus tentang masalah ya, ya akidah, keyakinan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Demikian. Maka ketika Allah Subhanahu wa telah menetapkan ya nama maupun sifat apa saja dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menetapkan nama atau sifat apa saja, maka tetapkan hal itu. Ya, tetapkan tanpa lakukan penyerupaan dengan makhluknya, jangan dibayangkan, jangan dipalingkan, dan jangan ditolak, udah begitu. Lantas gimana cara memahami? Ambil pemahaman para salaf dahulu, ah itulah yang selamat. Contohnya tadi istawa dikatakan terjemahannya bersemayam, ya. Lantas dia terfikir dalam benarnya apa? Duduk, berada di atas hingga sana. Maka saya katakan ini salah. Kenapa? Cobalah kita ambil ya tafsir istawa karena ini lafaz apa? syar'i, maka ambil tafsirnya bagaimana para ulama mengatakan, makna istawa itu maksudnya adalah apa? irtafa'a, sa'ada, kemudian istaqarra 'ala. Itu perkata perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan itu disebutkan oleh ulama-ulama ya, tafsir dari kalangan tabi'in sebelumnya. Demikian. Cuma beliau mengumpulkan menjadi empat Jadi mana istawa itu Maksudnya adalah apa uh, Tinggi Berada di atas nah Kira-kira begitu Tinggi berada di atas Jadi kalau seandainya dikatakan Istawa alal ars Ar-Rahmanu alal ars istawa Ar-Rahman Allah Ar-Rahman Alal ars istawa Di atas arsnya istawa di atas arasnya istawa, apa tadi mana istawa yaitu naik tinggi berada di atas aras, Pak. gitu sudah selesai bagaimana Allah teta arasnya, Allahu alam kita nggak tahu Ya, jangan diyakini beliau duduk apa dia duduk, jangan diyakini begitu, kenapa? karena dia nggak mengabarkan. cuma mengabarkan Allah itu apa? dia istawa, beristiwa, nah demikian sudah Jangan dibayangkan, paham? Selesai, paham? Ini tidak, ya, ditawelkan, tahu oh, ditawelkan? Dipalinkan maknanya, sudah ditawelkan, keliru lagi, maknanya makin rusak dan parah, ya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, siapa saja yang menetapkan, ya, makna yang lain? Maka sesungguhnya ya dia wajib untuk berdatangkan dalil. Bahkan bila ternyata konsekuensinya buruk, sesungguhnya ini merupakan bentuk dia menetapkan keburukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan ia ya, permusuhan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Demikian. Lebih-lebih ketika diingkari sebagian nama atau sifat tersebut atau keseluruhan, maka ini merupakan juga bentuk dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah kita juga katakan Kesamaan dalam nama tak mesti Kesamaan dalam Bentuk hakikat asli Paham ya? Betul gak? Wajah dengan wajah Apakah sama semua wajah? Jawabannya? Tidak, paham ya? Betul gak? Wajah Bahkan wajan itu pun punya wajah Betul gak? Iya kan? Wajan, tahu wajah? Laki-laki tidak -laki tahu wajan Tidak pernah masak ya kan? Wajan tahu wajan? Apa itu? Apa? Tempat masak, tempat masak ada priok Apa pula wajan sama priok bedanya? Kuali Anak mama sering di dapur Kuali Kuali sama wajan itu sama Itu ada wajahnya Ya Wajah apa Apakah semua wajah sama? Jawabannya Beda ya. Beda Maka tentunya wajah Allah berbeda dengan wajah makhluknya Kan begitu ya Maka tetapkan saja Tapi jangan serupakan Allah dengan makhluknya Dan jangan pula dibayangkan Sudah Seperti itu Berlaku semua sifat-sifat Allah seperti itu Jadi sama dalam nama Tak mesti sama dalam hakikatnya Bahkan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Yang mensifati sebagian makhluk dengan ya sifat yang sama namanya dengan dirinya contohnya ketika Allah subhanahu wa taala mengatakan ya kepada Nabi Ibrahim ya tentang Nabi Ibrahim wabashruhu biulamin alim ya dan mereka para malaikat itu mengkabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang anak yang alim alim alim itu artinya zu ilmin Anak yang dia punya ilmu, saya tanya dulu, adakah nama Allah yang namanya alim? Ada, ya kan? Samiun alim itu nama Allah. Allah mengatakan untuk dirinya alim. Allah mengatakan untuk Ishak yang ini Ishak dikabarkan kepada Nabi Ibrahim anaknya akan ke depan ini akan ada namanya biulamin alim. Ishak dinyatakan oleh Allah dengan alim pula sama dalam nama apakah sama dalam hakikat jawabannya tidak paham ya? ya demikian pula ya Allah mengkabarkan kepada ya tentang uh, tentang Ismail kepada Nabi Ibrahim dikatakan dalam surah As-Saffat ayat 11 fabasyirnahu bighulamin halim dan kami kabarkan kepada Ibrahim tentang akan hadirnya anak yang Halim Yaitu Ismail Coba ada gak nama Allah namanya Halim? Ada Al-Halim ada Allah mengkabarkan tentang dirinya Al-Halim Dan Allah menyatakan untuk Ismail Halim Tapi apakah Halim Allah sama dengan Halim? Ismail jawabannya tidak Paham tuh Sama dalam nama Namun tak sama dalam hakikatnya Ini Allah sendiri Ya Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang manusia bahwasanya manusia ini ternyata memiliki sifat mendengar dan melihat. Melihat dan mendengar. Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 2, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaja janbatahi faj'alnahu samian basira." Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari uh, mani yang terpancar yang akan kami mengujinya dan kami menjadikannya sebagai makhluk yang, <San> yang <San> sami'an basir, sami' mendengar, basir melihat Allah mensifati manusia dengan sami' basir Allah mensifati dirinya dengan sami' dan basir, contohnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Laisa kamitslihi shay'un wa huwa samiul basir. Dia tidak ada satu pun yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat, ya kan? Jadi Allah mengatakan untuk dirinya sami' basir, namun Allah juga mengatakan untuk manusia samiu basir. Tapi apakah Sami' basirnya Allah sama dengan Sami' basirnya manusia? Jawabannya tidak. Sama dalam nama, namun tak sama dalam hakikatnya. Udah selesai Allah yang mengatakan demikian. Paham ya? Lalu apa susahnya kita untuk menetapkan nama dan sifat Allah yang tak sama dengan makhluknya. Dan tak perlu dibayangkan bagaimana bentuknya. Jangan pula kurang ajar dengan menolaknya. Tambah lagi dia memalingkan makna kepada makna yang lainnya. Tambah kurang ajar. Ya kan. Sok pinter. Mentang-mentang apa? Apa tuh namanya itu? Gelar mentereng. ah gitu kan akal didahulukan. Dalil yang didahulukan jangan akal, paham ya? Maka kita katakan merupakan bentuk kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan sebuah nama dalam Al-Qur'an atau sifatnya, begitu juga Rasul menetapkan dalam uh, dalam hadis-hadisnya nama dan sifatnya lantas apa? disamakan dengan makhluknya atau dibayangkan bentuknya atau Coba untuk diingkarinya atau mencoba untuk apa? Dipalingkan maknanya. Saya katakan dibentuk kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Demikian para Masuk Rahimani Warahmatullah. Kemudian berikutnya ini kita selesaikan ya. Setelah itu nanti kita berpindah kepada pembahasan baru pada waktu yang akan datang. Kemudian para muslim rahimani warhamakumullah, ya. Tentunya sesuatu yang tak memiliki sifat kesempurnaan tak layak untuk jadi Tuhan yang disembah, betul tidak? Nah. Tentunya kalau lah dia sempurna, pasti dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, kan begitu ya? Begitu kan? Ya. Maka kita katakan para muslim rahimani warhamakumullah, ketika Allah mengkabarkan tentang dirinya ya apakah nama maupun sifatnya begitu juga rasa mengkabarkan tentang Allah baik nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kesungguhnya apa yang dikabarkan tersebut itu merupakan kesempurnaan bagi Allah maka jangan ditolak paham ya kalau ditolak maka merupakan bentuk menolak kesempurnaan Allah berarti dia sedang ya sedang menurunkan derajat Allah tak layak jadi Tuhan begitu Baik warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita katakan, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk kesempurnaan. Kenapa? Tak mungkin ya sesuatu yang sempurna, yang tadi sudah kita katakan, tak mungkin sesuatu yang menciptakan kesempurnaan dan sifat-sifat sempurna yang ada pada makhluk sehingga dia memiliki ya sifat sempurna. Tak mungkin zat yang Menciptakan kesempurnaan pada makhluk dengan menciptakan sifat-sifat sempurna pada makhluk, dia tak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Paham maksudnya? Tak mungkin dia yang menciptakan kesempurnaan pada makhluk, lantas dia menciptakan sifat-sifat sempurna pada makhluk, dia tak memiliki sifat-sifat sempurna. Paham tuh? Gak mungkin, ya pasti dia memiliki sifat-sifat. lantas kok oh, ada orang yang menolak sifat-sifat Allah, ya kan begitu? apa enggak dipakai akalnya? katanya orang berakal, ya kan? demikian. kalau menolak sifat tersebut sebagian atau keseluruhan, maka ini merupakan bentuk mengurangi. apakah lantas zat yang tadi layak untuk disembah, lantas dihilangkan sifatnya? ini namanya sedang mengurangi hak Allah. lantas Seolah-olah mengatakan, kau tak layak untuk jadi sesembahan kami, begitu. Nah, orang Muslim, rahimahani warahmatullah, maaf, susi Allah dari hal-hal tersebut demikian. Demikian pula kita katakan orang yang menolak atau orang yang mentakwil, tahu takwil, tadi memalingkan makna yang sesungguhnya kepada makna yang lain yang menurut dia benar, ya. Dari zohirnya ditawilkan kepada makna yang dia inginkan yang dia sukai tanpa dalil ini merupakan bentuk kebatilan kenapa konsekuensinya parah pertama konsekuensinya seolah-olah Allah itu berbicara dalam Al-Quran dengan sesuatu yang tak dipahami oleh manusia sehingga butuh untuk dia palingkan maknanya kepada makna yang lain paham ya dia translate, dia terjemahkan Oh maksud Allah itu begini Sifat Allah yang dia katakan dalam Al-Quran begini Itu maksudnya begini Sok tahu orang ini Kan gitu ya Paham tidak? Jadi ketika contohnya Allah mengatakan wajah Contohnya Waya beka wajuh rabbuka Waya beka wajuh rabbika dhil jalali wal ikram Kekallah wajah rabbu Zat yang maha yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Eh, dia palingkan wajah ini dengan makna yang lain. Yaitu apa? Maksud wajah di sini adalah zat. Seolah-olah dia katakan, ini Allah ini dia ngomong ngomong begini tentang wajahnya. Itu maksudnya adalah zat, bukan? Bukan wajah yang sesungguhnya tapi zat, begitu. Nah, Maka kita katakan kepadanya, berarti anda sedang mengatakan bahasanya Allah ini berbicara dengan sesuatu yang tak kami pahami, yang kita tidak pahami, sehingga butuh anda translate anda pahami dengan yang lain. Ini konsekuensi batil kalau begini. Berarti seolah-olah Allah itu apa, ngomong sia-sia, butuh diteranslate ke dalam bahasa dan pemahaman yang lain yang sesuai dengan pemahaman dia ini. Sesungguhnya masalah adalah orang ini kenapa ketika dipahami firman Allah begini, dia pemahamannya salah, lantas dibutuhkan dipandingkan kepada yang lain, sementara orang lain tidak demikian, dipaksakan seperti itu, kan aneh Ya, para muslim rahimah ini, warahmatullahi wabarakatuh ini paham gak diajak bicara begini paham ya, demikian para muslim rahimah ini, warahmatullahi wabarakatuh dan sesungguhnya, orang yang dia mentakwilkan Mentakwil memalingkan makna yang benar kepada makna yang lain, makna yang dohir dipalingkan kepada makna yang lain. Ya, sesungguhnya orang ini memiliki ya penyakit tasbih, yaitu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Makanya dia palingkan. Tadi sudah saya syaratkan. Jadi orang ini ya ketika begini, contohnya begini ya ketika Allah mengatakan Al Rahmanu Al Arsy Allah itu bersemayam di atas arasnya gitu ya Allah ar Rahman bersemayam di atas arasnya lantas dia palingkan istawa dengan ista'ula sesungguhnya kenapa kalau dia palingkan dari istawa kepada ista'ula sesungguhnya dia memahami istawa itu seperti makrurnya paham itu maksudnya dia pahami tadi apa Allah bersemayam di atas arasnya itu terbayang dalam benaknya seperti duduknya raja di atas singgah sana makanya dia palingkan paham ya berarti dia yang punya penyakit penyakit apa tasbih tamsil menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk dia yang punya penyakit eh yang dipretelin tahu yang dipretelin yang ditukangin di kota Gatik ih eh, ayatnya dia katakan ini bukan istawa tapi istaula maknanya kurang ajar kenapa istaula pun maknanya buruk yang saya katakan tadi apa menduduki dan menguasai sebuah tempat setelah dia menaklukkan ada penguasa sebelumnya itu istaula maknanya begitu jadi Allah itu seperti naklukkan dulu entah apa yang dulu menguasai aras baru ditaklukkan itu konsekuensi dari istaulah paham gitu. Ya? Tapi isawa enggak seperti itu. Berarti memang dia punya penyakit. Lawang dia punya penyakit, masa yang dikorbankan ayat. Ini kan aneh dalil demikian. Nih paham ya. Nah, oleh karenanya tak ada jalan bagi kita untuk terus belajar tentang akidah asma sifat ini di atas manhaj yang benar, metode yang benar menurut pemahaman salafus saleh ini dia jangan pakai akal paham ini ya nah, dan jangan sembrono di dalam mencari ilmu selektif ini saya katakan selalu saya katakan juga ya jangan sembarangan mentang-mentang mungkin dia sekarang mudah sekali apa media sosial kebetulan lagi tenar yang nge like nge like namanya atau yang yang buka itu sampai ribuan bahkan mungkin ratusan ribu wah ini kalau tenar berarti bisa diambil ilmunya belum ten belum tentu Saya katakan Memang ada yang membuat kita takjub Di antara mereka dengan menghafal Al-Quran Sampai nomor Surat dan nomor ayat Bahkan letaknya posisi pun bisa disebutkan Kan begitu Begitu kan Memang membuat apa Terpedaya tapi jangan Tertipu pula ya, ya. Belum tentu Akidah benar Ya belum tentu. Ya. Kalau lah sudah salah dalam apa? akidah, ini parah saya kata. Ya. Badi. Kesalahannya bukan kepada sesama manusia, tapi kepada Allah. Karena yang sedang diakidahi, yang sedang diyakini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang keliru. Berarti kurang ajarnya kepada Allah. Paham? Coba lah ketika bicara tentang istawa Istawa al-ars dipahami ista'ula itu kan kurang ajar sama Allah betul enggak? Berarti Allah seolah-olah membutuhkan ars untuk ditaklukan apa penguasa sebelumnya lantas dikuasai begitu. Kalau dimanai dengan ista'ula paham itu ya, berarti kan kurang ajar sama Allah kan? kok kaya Allah tu butuh dengan ars. padahal mana istawa bukan seperti itu. Itulah ketika tidak menempuh metode ahlus sunnah wal jamaah manhat salaf di dalam memahami akidah, Paham? Maka jangan pernah sembrono Jangan pernah sembarangan dalam menuntut ilmu para masuk fakih mani Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini saja barangkali yang ingin kita sampaikan. Shallallahu alaihi Muhammad wa, ala wa ya Lagi yang ingin bertanya langsung saja. Jangan pakai kertas kecuali bagi akhwat. Sudah banyak kertas di sini. Tuh, menumpuk kertasnya. Baik, kecuali bagi akhwat. Ada yang mau tanya langsung? Silakan. Ya. Yeah. Al Rahman. Ya. Yeah. Baik. Ada sebagian nama yang nama Allah itu, ya, yeah, boleh disematkan untuk makhluk. Contohnya tadi apa? Halim. Contohnya apa? Alim. Ya. Yeah. Tapi jangan pakai Alif Lam. Kalau untuk makhluk. Aziz itu nama Allah kan? Tapi, ya. Yeah, Allah mengatakan untuk apa penguasa yang di zamannya Nabi Yunus, Yusuf itu dengan Aziz Imro atau Aziz tapi tidak pakai alif lam kalau nggak sama ya. Jadi kalau mau panggil seseorang dengan apa dengan ya nama Allah padahal list itu ada abdunya artinya Abdurrahman hamba Allah ar Rahman ya maka jangan panggil ya jangan panggil apa jangan panggil namanya karena sudah jadi nama kalau contohnya sudah namanya, oh namanya bukan Abdul Aziz tapi Aziz saja boleh tidak? boleh jawabannya, tapi jangan kasih alif lam, paham ya Nama siapa? namanya Alim Alim ada nama perempuan Alimah, ya kan ada laki-laki Alim boleh tidak? jawabannya boleh, tapi jangan kasih Al Alim, tidak boleh karena kalau pakai alif lam, itu namanya sudah tertentu itulah Allah, paham ya tapi ada beberapa nama Allah yang tak boleh dimiliki Dikasih makhluk itu dengan nama tersebut Contohnya apa Ar-Rahman rahman Itu gak boleh diberikan, disematkan untuk makhluk Contohnya apa Namanya Rahman saja, gak boleh Kenapa Karena Rahman ini Dia Zul-Rahman al-Wasi'ah Yaitu zat yang memiliki rahmat yang luas Itu arti apa Rahman Paham ya Rahman Itu artinya Zul-Rahman al-Wasi'ah Zat yang memiliki Rahmat yang luas yang itu rahmatnya mencakup makhluk semua makhluk jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, yang makhluk yang nampak maupun yang tak nampak, yang hidup maupun yang mati, rahmat Allah luas mencakup semuanya. Apa manusia bisa seperti itu? Jawabannya tidak. Kalau rahim, rahim boleh. Kenapa? Tapi jangan kasih alif lam untuk manusia, paham ya? Contohnya siapa? Oh, namanya rahim boleh. Tapi jangan dikasih Ar-Rahim nggak boleh, paham ya? Tapi kalau sudah dikatakan Abdurrahim, sebaiknya jangan dipanggil dengan Rahim. Kenapa? Bagusnya dipanggil dengan abduh hamba. Nah, Abdu. Kalau ada kawan yang manggil Rahman, itu salah. Ya, bilang begini, jangan panggil begitu. Namaku bukan Rahman, itu nama Allah. Namaku Abdurrahman kau panggil saja Abdurrahman atau kau panggil Abdul cukup. Kalau enggak tak menoleh nanti aku. Bilang begitu ya. Pang gitu ya. Baik, bisa dipahami. Jadi, boleh ada, saya ulangi lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, boleh ada nama-nama Allah itu yang disematkan untuk makhluk, tapi jangan dikasih alif lam. Ada enggak semua? Tapi ada juga nama-nama Allah yang tak boleh dimiliki oleh makhluk. Contohnya apa tadi? Rahman baik dikasih alif lam maupun tidak dikasih alif lam. Paham ya? Rahman. Kenapa? Karena maknanya ini memiliki sifat rahmat yang sangat luas. Dan tidak ada satu makhluk pun yang seperti itu. Paham? Paham ya? Azza wa jalla. Azza wa jalla. Masya Allah. Azza wa Jalla. Azzatinya zat yang maha ya Aziz yaitu apa? Yang dia perkasa, Jal, wa Jalla, Jalatnya Jalil yaitu apa? Mulia, perkasa lagi mulia, begitu. Jadi itu merupakan bentuk ungkapan untuk Allah. Sebaiknya jangan ya, kalau mau dikatakan Abdullah Azza wa Jalla mungkin boleh, tapi jangan panggil Azza wa Jalla tapi apa? Abdu, tetap saja Abdu. Hamba. Nah gitu lebih bagus Ya Baik Ada yang lain Ini Ya Akhwat Kalau ikhwat kan? langsung saja ya Jangan malu-malu Kalau akhwat layak malu ya Kalau antum gak punya malu pun gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wanita selain di rumah. Betul. Lalu jika dalam keadaan menutup ilmu keluar rumah tanpa mahram bagaimana? Kalau jarak yang ditempuh bukan jarak safar keluar rumahnya ketika menutup ilmu maka tidak mengapa tanpa mahram. Paham ya? Ya. Contohnya dari tempat kos menuju kajian ini, tempat ini. Apakah jarak tempuhnya itu jarak safar? Jawabannya tidak. Ustaz, saya tinggalnya di Papua, oh maksudnya Papua, bukan, maksudnya di apa namanya ini uh, apa, Pekanbaru, contohnya Pekanbaru kan jaraknya Pekanbaru kemari itu safar maka perjalanan tersebut kemari butuh apa mahrum ya, mahrum orang yang harum dinikahi, apakah bapaknya apakah pamannya, apakah saudara laki-lakinya, kan begitu ya ya, seperti itu atau suaminya, tapi suami bukan mahrum ya nah kalau itu keluar kemari ya dari rumah kemari dari tadi pekan baru kemari maka harus apa ada mahrom perjalanan tersebut tapi sudah sampai di sini maka di sini tidak perlu ada mahrom kecuali kalau keluar lagi kemana ya keluar jarak yang ini merupakan apa safar maka itu harus ada mahrom tapi kalau contohnya sudah di wilayah tujuan lantas keluarnya ketika ada keperluan seperti menuntut ilmu maka ini tidak mengapa paham ya tidak mengapa ya malam hari gimana usah? juga nggak masalah tapi jangan sampai berdesak-desakan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya kok kayaknya nggak serap usat ya? ya sudah nikah saja selesai masalahnya ya kan bias selalu dikawani sama siapa sang pria tadi kan begitu kan apa kata sang pria tadi ya sayang, aku siap menemamu, menemanimu di mana saja dan kemana saja kecuali kalau dalam kubur dan neraka katanya, nggak mau dia. Ya. Baik, harus kalau belajar tauhid dulu baru kah nikah? Jawabannya nikah sambil belajar tauhid. Nah bisa, karena jika harus lama kali bisa kalau karena jika harus lama kali nanti nikahnya ya iyalah makanya nikah saja dan belajar saja kan gitu ya. Belajar sambil nikah. Ya. Saya punya prinsip, punya prinsip, belajar tak pernah bertentangan dengan nikah. Kenapa? Karena kita dapatkan ternyata para salaf dahulu dan para sahabat dahulu mereka dalam kondisi sudah berkeluarga, namun bisa mereka menghafal Al-Quran. Betul kan? Mereka menjadi murid-murid Rasulullah terbaik. Betul kan? Menjadi generasi tangguh. Abu Bakar itu sudah punya keluarga, ya kan? Umar sudah punya keluarga, tapi masya Allah jadi murid-murid Rasulullah. Ya penghafal Quran bisa jadi nggak pernah bertentangan jadi kalau ada orang merasa bahwasanya bertentanganlah pernikahan dengan belajar maka saya yakin setelah nikah kalau dia getol semangat sebelum menikah untuk belajar maka setelah belajar eh setelah nikah maka kendor pasti kendor kenapa karena dia punya pemahaman yang keliru yaitu apa bertentangan antara belajar dengan pernikahan itu salah paham ya kalau saya pribadi tidak bahkan saya kuliah khusus agama, itu sudah menikah. Dari awal bahkan ketika saya masuk perkuliahan agama, ya. Itu saya istri saya sedang hamil. Nah, gitu. Sampai pun wafat anak pertama saya itu apa? Di tempat di kota tempat saya nuntut ilmu. Nah, seperti itu. Anak dan terus belajar, terus belajar. Mati-matian ya mati, sampai mati. Alhamdulillah enggak mati di situ. Ya begitu jadi punya prinsip jangan pernah apa jangan pernah ada pertentangan antara belajar dengan menikah paham ya jadi bahkan ya sudah apa ketika menikah eh ketika sebelum menikah semangat <coughs> begitu menikah apa tambah semangat kenapa adanya mengatih ya kan ada yang bangun nih bang bangunlah bang belajar kita bang yuk setoran-setoran kan mantap ya kan. Urusan istri, uh, urusan suami istri khusus yang antum tahu tanda petik, urusan suami istri tahu ya. Sebelum urusan ini ada urusan belajar. Adik setoran dulu, baru nanti dapat urusannya. Nah, gitu. Abang juga begitu, Bang. tak akan kukasi sampai abang setoran gitu. Nah, gitu. Masyaallah kalau gitu mah oh, mantep ini ya kan. Kalau saya saya praktekkan dulu, ya kan, belajar bahasa Arab dulu, belajar bahasa Arab dulu, nanti baru urusan suami istri begitu. Baik, mak panjang kali nih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah pemerintah kita saat ini menetapkan peraturan bahwa lokalisasi PSK yang terdaftar merupakan legal diperbolehkan. Dosen kami di kelas menjelaskan yang ter, ee, Bahwa peraturan itu Bukan semata-mata karena mendukung prostitusi Karena Di lokalisasi sendiri Ada pendidikan Pendidikan moral keagamaan Yang bertujuan menyadarkan mereka perlahan Hal ini juga bertujuan mengurangi Angka penderita penyakit Kelamin karena mereka melakukan pengawasan Pemeriksaan rutin untuk reproduksi Kesehatan Tepat ke peraturan seperti ini Kalau lah maksud lokalisasi ini adalah untuk ya e, apa namanya mengapa namanya menghimpun ya para pekerja seksual ini sehingga mereka terdata kemudian maksudnya adalah apa untuk e, memberikan pendidikan dan seperti yang disebutkan tadi ya penjelasan penjelasan ya tentang bahayanya prostitusi maka ini lebih bagus tapi mungkin bahasa proses, apa apa lokalisasi kurang tepat karena Mungkin dalam benak sebagian orang, ini berarti apa? Ya, perzinahan ini di di uh, di dikasih fasilitas, kan begitu Kalau dimana demikian dan tersebar seperti itu, maka yang butuh adalah dirubah apanya penamaannya, karena terkadang dengan penamaan ini orang akan salah dan itu menjadi apa? Menjadi persepsi, kan begitu ya. Nah mungkin tinggal dirubah saja apanya namanya saja jangan prostitusi apa lokalisasi prostitusi tapi apa warga tobat prostitusi ya gitu kan tapi disingkat entah apa jadi gitu kan kan biasanya suka suka singkatan singkatan ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh gimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan tidak sah kenapa karena mereka mengatakan ya Uh, adanya larangan ya untuk sholat di masjid yang ada kuburan atau masjid yang menyatukan dengan bersatu dengan kuburan maka larangan ini ya berakibat tidak sahnya apa tidak sahnya ibadah tersebut sholat tersebut demikian ya man amila amalan lain salehi almunafah warodun begitu mereka mengatakan siapa sih beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya Di antaranya adalah sholat di masjid yang ada kuburan, itu tak ada perintahnya maka ada larangannya dilakukan maka ini tertolak, nah begitu ya nah, maka menurut pendapat ini tertolak, tidak sah menurut, menurut pendapat yang lain adalah berdosa kenapa? karena melanggar larangan sah sholatnya tapi berdosa demikian bagaimana? Maka saya condong kalau tidak tahu sementara masjid tersebut ada kuburannya maka sah solatnya nggak perlu di diulang. Kalau seseorang tadi tahu bahwasanya di situ ada kuburan lantas dia sholat di situ bagaimana sah sholatnya? Tapi dia berdosa. Kalau yang pertama tadi tidak tahu tak ada dosanya paham ya? Paham ini ya? Iya. Tapi kalau dia sengaja sholat salat yaitu apa? Bukan mensalati jenazah tersebut tapi dia salat untuk jenazah tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur itu maka tak sah salatnya. Kenapa? Syirik. Sh Paham tuh ya? Nah, jadi Maka jangan pernah salat di masjid yang ada kuburannya. Kenapa? Memang dilarang. La tusalli ilal qabr. Jangan salat menghadap kuburan. Enggak boleh. Dan enggak boleh juga salat di areal perkuburan. karena Rasulullah mengatakan ya al ardu kulluha masjidun illa illal, illal hammama wal maqbarata ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya bumi ini semuanya adalah masjid tempat sujud untuk ibadah kecuali WC apa itu namanya kamar mandi dan kuburan jadi kuburan enggak boleh ya di dekat tempat salat paham ya nah kalau ada sebuah kuburan di apa namanya di masjid maka wilayah itu jadi kuburan. Kenapa? Karena aslinya kuburan itu itu adalah ada wilayahnya. Ada arealnya namanya areal perkuburan. Kalau contohnya sudah disepakati ini areal perkuburan. Baru satu yang dikebumikan, maka semua ini jadi areal perkuburan. Paham ya? Tak boleh suruh di situ. Jadi kalau ada masjid ditanam atau dikuburlah di sana satu kuburan, maka jadilah wilayah tersebut kuburan. Paham? Hah? Kalau masjid Nabawi itu berbeda karena aslinya itu bukan bersatu antara apa masjid Nabawi dengan kuburan Nabi. Ya, dahulu masjid Nabi itu kecil. Dahulu kuburan Nabi seru-sam itu di rumah Aisyah, yaitu rumah yang berdampingan dengan apa? Dengan masjid Nabi. Tapi di luar masjid. Hah? Ketika ada perluasan di Khulafa Ar-Rasyidin, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Perluasan Masjid Nabawi itu menghindari rumah Aisyah, paham? Kuburan Nabi itu sebelah kiri dari kiblat kalau kita menghadap apa? Kalau kita menghadap ya, kalau, kalau kita di saf pertama, ya, saf pertama, ya. Atau di Raudhah kita berdiri, ya. Itu kuburan Nabi sebelah kiri. Sudah? Kiblat depan. Sudah? Dahulunya kuburan nabi di apa di luar yaitu di rumah Aisyah karena rumah Aisyah di luar masjid paham ya Nah sudah ketika di zaman Khulafa ar ada perluasan Masjid Nabawi tapi tetap menghindari apa kuburan nabi yaitu apa rumah Aisyah dulunya rumah itu Nah ketika di zaman uh, Abdul Malik bin Marwan kalau enggak salah ya khalifah bukan Khulafa ar tapi salah satu khalifah dari Bani Umayyah dia memasukkan ya kuburan nabi ke dalam masjid yaitu diperluas Masjid Nabawi sampai melingkupi apa rumah Aisyah di situ ada kuburan nabi tapi itu dengan apa pertentangan dari para ulama tahu ulama-ulama di sana maka mereka menantang termasuk Sa'id bin al-Musayyib itu ulama di zaman itu ya termasuk ayah uh, salah satu ulama ya faqaha uh, asbana ya salah satu tujuh salah satu dari tujuh ulama yang faqih ya ulama fikih demikian Dipert ditentang demikian ya namun namanya penguasa kalau sudah menetapkan susah untuk menarik keputusan kebijakan diberlakukan demikian ya sudah kesalahan hanya pada siapa ini khalifah ini yang melakukannya dan orang-orang yang sepakat dengannya, paham ya? Seperti itu. Aslinya tidak bergabung, paham? Ya? Dan saat ini, alhamdulillah, ya pemerintah Saudi itu menghalang-halangi orang yang ingin sholat searah dengan mesin nabawi ke arah kiblat dilarang, nggak ada, nggak boleh, ya. Nggak ada, bahkan tak ada ruang untuk apa untuk sholat di belakang kuburan nanti, nggak ada, nggak ada ruang, nggak dikasih ruang, dijaga, paham ya? demikian, ya. bahkan dibuat dia tinggi, apanya dindingnya tinggi, ya. bahkan ke bawah juga dibuat pelapis ke bawah, ke atas tinggi demikian, seperti itu. Baik, barangkali cukup dulu, ya kajian kita demikian, ya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh.